Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala Robish Rahli, saudari, wayasirli Amri, Wahlul Uqdatam Milisani, yafpohoh Kauli, Amin. Pemirsa, di manapun anda berada yang selalu tersayang Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur Alhamdulillah di pagi hari yang indah dan sejuk ini, di saat kita baru saja melaksanakan ibadah solat subuh bersama keluarga bagi anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Dan sebelum kita mengawali berbagai aktivitas kita di hari ini, marilah kita awali dengan sesuatu insya Allah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyaksikan dakwah agama Islam hasil kerja. Sama Kementerian Agama Republik Indonesia Dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Dan pemirsa Tidak lupa juga kita menyampaikan salawat dan salam Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga kepada keluarganya, para sahabatnya Dan insya Allah kepada kita semua umatnya Ya pemirsa, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan mungkin bagi Anda Yang saat ini tengah terbaring sakit Kami mendoakan mudah-mudahan Anda cepat sehat Dan bisa beraktivitas seperti sedia kalah saya Elfi Hidri akan bersama Anda sampai menjelang pukul 6 pagi Kami akan menghadirkan satu tema yang cukup menarik yang menjadi perhatian bagi kita ya Sebagai makhluk atau hamba Allah di muka bumi ini yang selalu harus memperhatikan kehidupan dunia dan akhirat Nah, pemirsa hari ini kita akan membicarakan tentang rumah masa depan. Nah, apa yang dimaksud dengan tema hari ini rumah masa depan? Ini akan dibahas atau dijelaskan oleh narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Bapak Ustaz Haji Nandi Naksaban DMH. beliau adalah Kepala Subdirektorat, Publikasi dakwah dan uh, PHBI Kementerian Agama Republik Indonesia Kita jumpai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Alhamdulillah Sehat Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Pak Nandi Untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita semua ya Dan kita ambil nilai-nilai Islam sebagai pegangan hidup kita Dan pemirsa bersama kami juga di studio hadir ibu-ibu yang cantik yang solehah ini dari Majelis Taklim Nurul Fitri Depok Assalamualaikum Ibu-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di hari ini ya Ibu ya Senang sekali Ibu sehat semuanya Ibu Alhamdulillah Dan bersama kami juga nanti kita akan dihibur oleh tim Gambus Azahra Az Dari Cibubur, Jakarta Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adi-adi Assalamualaikum warahmatullahi Siap menghibur kita pagi hari ini ya Semangat ya Semangat, eh, semangat. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada kita langsung saja berdialog dengan Pak Ustaz Nandina Sabandi uh, tentang rumah masa depan. Pak, semua kita pasti hafal dengan doa satu jagat kita ya Pak ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kita berdoa untuk diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi eh, ternyata di dalam proses kehidupan kita senantiasa lebih eh, mencintai dunia kelihatannya. Kita lupa bahwa suatu saat kita akan pulang ke negeri akhirat. Kita lebih disibukkan pada menghias rumah kita yang ada di dunia ini. Kalau ada sesuatu yang kurang kita tambah lagi, kita tambah lagi gitu ya, Bu ya. Di lemari itu kalau belum ada tambahan hiasan dicari lagi ke berbagai toko sampai dapat. Tapi bagaimanakah pandangan kita kepada akhirat? Apakah kita juga sudah mempersiapkan diri untuk rumah kita di akhirat nanti yang memang sudah pasti di ya, sudah ter, pasti akan terjadi uh, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah untuk lebih jelas lagi Pak mengenai rumah masa depan yang kita bicarakan ini silakan Pak Nandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladi khulakol mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa ahli sidki wal wafa amma ba'du ba Para pemirsa televisi Republik Indonesia di mana saja anda berada Dan di mana saja suara kami dapat didengar dan gambar kami dapat dilihat juga ibu-ibu ini dari Majlis Taklim Nurul... Nurul Fitri dari Depok bu ya, ya. Jam berapa ibu dari Depok? Ya. Jam 3 ya. Sudah ya. makan belum bu? Ya. Sabar ya Sabar. Sama saya juga belum makan ya. Ya. Juga saya ucapkan silaturahim dengan adik-adik dari Jambus Az-Zahra ya Dari Cibubur Sehat dah ya? Alhamdulillah. Nah pada dakwah Islam kali ini saya akan awali dengan membacakan satu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Surat Al-Hasyr ayat berapa bu? 18. Nah, ini mohon maaf, baik pi. Iya pak. Sengaja ibu-ibu saya ajak bicara, ya sebab kalau tidak diajak bicara khawatir mereka bicara sendiri. Saya bisa lihat sudah ada yang ngantuk mungkin dari jam 3 katanya ya Bangunnya berarti jam 2 Jam 2 ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat al Hashr ayat 18 A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanut taqullah Wa tanzur nafsumma qaddamat liqad Wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun ta yang artinya hai hey, orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk masa depannya bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah itu maha awas kepada apa-apa yang kamu lakukan Pada kesempatan ini para pemirsa televisi Indonesia yang saya muliakan ingin saya menggarisbawahi kata-kata wal waltandur napsum makod damat ibad. artinya hendaklah tiap-tiap orang masing-masing diri memperhatikan apa yang telah ia perbuat untuk masa depan ayat ini ada kaitannya dengan nasihat malaikat jibril kepada nabi kita yaitu nabi muhammad sallallahu alaihi wa pada suatu hari Ibu-ibu Malaikat Jibril datang Menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau memberikan nasihat ya. Namun sudah barang tentu Nasihat ini bukan hanya untuk beliau Tapi juga bagi kita Sebagai umatnya Malaikat Jibril berkata Kepada Nabi kita Ya Muhammad Ishma Syiqta Pa'inna kamayisun Ishma Hey Muhammad, silahkan kau hidup, tapi ingat satu saat kau akan mati. Ya, sama seperti kita. Ya, mati itu berlaku umum bu. bu untuk orang kampung, untuk orang kota, untuk orang susah, untuk orang senang. Ya, termasuk untuk pemain gambus. <laughs> Walaupun ini masih muda bu, ya tetap satu saat akan, ma akan Mati. Apalagi ibu-ibu cepat kelihatan ya. Nah. Untuk orang bodoh, untuk orang pintar sama. Ya, ini kita ini sudah diponis oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati termasuk Mbak Epi sebagai host kita pada pagi ini. Ya. Atau jangan dulu, Bapak. Ya, tapi ini satu kepastian. Ya. Satu kepastian, mati itu akan datang kepada kita seperti nanti pagi matahari akan terbit, ya, nah, seperti pastinya gitu. Yang kedua, kata malaikat Jibril kepada nabi kita, Wakmalmasi tak pak Inna kamaziyun bihi. Silahkan, engkau mau berbuat apa saja di muka bumi ini, hmm. tapi ingat. Setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Man amilah solihan pali napsi waman asaa pa Siapa yang berbuat baik untuk dirinya, tapi jangan coba-coba berbuat jahat pun dia akan menuai hasil ketiakatannya. Ibu-ibu saya kira sudah hafal yang serio juga hadirin yang di rumah, ya. Pamayak ma miskolah darrotin khairiyah roh, wamayak ma miskolah darrotin Ini kalau di bawah ngaji ibu-ibu sudah -ibu nguap ada dua orang yang nguap ini, ya. bahkan duduk sudah empat kali geser. Memang yang ngantuk bukan saja ibu ustadnya juga ngantuk ini. Ya. Barang siapa yang beramal baik walaupun sebesar darah. Kata orang kampung sebesar biji sawi. biji sawi. Ya biji sawi memang kecil tu ya. Hmm. Atau sebesar atom, hmm. dia akan menemui nanti hasil kebaikannya itu. Akan mendapatkan balasannya. Tapi wamayak mal miskoladarotin sharoiyah. Eh, Siapa yang beramal buruk walaupun sebesar zaroh juga dia akan menemui hasil kejahatannya. Jadi hidup ini harus hati-hati bu. Ya. Nah, terutama jangan ini mulut kita jaga. Jangan suka ngomongin orang Namanya gribah dalam bahasa Arabnya hmm. Tapi yang suka ngomongin orang tuh ini Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu sih jarang ya? hmm. Kalian main bola? Ya berarti. <laughs> ya. <laughs> Kemudian Wahbibmasyikta Kata malaikat Tibril Pak inna kamu pariku Silahkan cintai apa yang kau cintai hmm. Tapi ingat Kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai Itu ya cinta istri akan berpisah, ya cinta suami ya juga akan berpisah, ya. cinta mobil kita ya mobil kita kadang-kadang kita belum mandi tadi pagi sudah dianu dan di, mandiin, soalnya pada belum itu akan berpisah, rumah yang kita bangun di dunia ini uh -uh. ya malah pakai gentengnya aja, apanya atapnya itu pakai baja ringan, uh -uh. ya terus temboknya bagus sekali, ya itu akan ditinggal Akan ditinggalkan Bagaimanapun kita cintanya kepada rumah itu ya, Tetap kita akan tinggalkan hmm. Nah, maka tadi ayat Al-Quran itu ya, Memperingatkan kepada kita Rumahmu nanti yang di akhirat sudah disiapkan atau belum Itu ya hmm. Nah Padahal kita ini yakin dunia ini akan kita tinggalkan Yakin, tapi kok dunia dibangun ya, yeah. Dirame-rame Dibaguskan Padahal yakin akan kita tinggalkan Tapi akhirat yang bakal kita kekal Sekal. Kita rusak Nah ini dari inti Pengajian kita pada Subuh ini ya. Jadi kita dalam rangka persiapan Untuk masa depan Sebab cepat atau lambat Mau atau tidak mau Suka atau tidak suka Kita akan berpindah alam Yeah. Bu, ibu akan tergeletak sendirian, terbungkus rapih dengan kain putih tiada teman atau kawan yang menemani. Hmm. Mungkin alam barzah, alam kubur itu tempat kenikmatan, tempat kesejahteraan. Kalau amal kita cukup, kalau amal kita memadai tapi mungkin juga alam kubur itu tempat derita dan siksa akibat ulah kita yang hidup selalu memperturutkan hawa nafsu Bu. Iya. Ya. Nah, jadi orang yang akan bahagia di akhirat itu sebetulnya dari mulai sakaratul mautnya aja sudah sudah nampak. Ya, sebab kata Nabi ada sakaratul maut itu yang tanda-tandanya begini. Ada yang tanda-tandanya begini, ya. Ada yang tanda tandanya itu ngorok kayak sapi dipotong, ya. Oh. Oh. Sekali lagi ya Bu biar jelas ya. Oh, ada ya. Tapi ada yang bersih mayat itu seperti senyum ya. Mm -hmm. Nah, itu. Itu tanda-tanda yang meninggalnya baik. Ada berkeringat di sini ya. Mm. Berkeringat itu ya karena dia eh uh, yaitu melihat malaikat itu ya mm. mencabut nyawa itu sampai dia berkeringat ya. Mm -hmm. nah, itu. Ada yang tandanya berbeda. Jadi di dunia aja kita sudah bisa melihat tanda-tanda tanda itu ya. Ya, karena hmm. di dalam Al-Quran kan dikatakan hmm. Palaula idabala gotil hulkum wa antum hina idintandurun wanah minkum akobele mingkum walaqila tumsirun. Ya. Ketika Rohmu sedang ditenggorokan, hmm. kamu sudah dapat firasat akan dimana ditempatkan. <kuh> ya. Jadi makanya tidak jarang ada bu orang meninggal ini. <kuh> Saya macam-macam bu, ya. ya. Macam-macam para pemirsa, saya menyaksikan orang yang mau meninggal. Sekarang ya? kemauan itu. Oh, hmm. Karena di komplek kami itu kalau ada yang meninggal disusulin saya. Usad, oh, tolong itu bapak saya sedang mau rawat. Datang hmm. saya. Usad, kakek saya itu sudah tidak bisa nafas. Sudah eh, tidak bisa nafas. <tuk> Artinya sudah segerat lah. Sudah segerat maut, tuk disusulin saya. Macam-macam, Bu. Ya? Saya melihat ada orang meninggal begini, Narik-narik majunya gini. Narik -narik Oh, ya, kali-kali, ya. Kesakitan atau gimana atau gambarannya itu? Ya, nggak tahu dulu. Ada juga yang muter aja, muter, ipegah muter aja, ya. Nah. nah, itu orang itu tergantung apa yang disebutnya, banyak disebut, ya. Ada orang, ya, disebut nyebut tuh Pak, kata isinya nyebut Pak, Pak nyebut, malah but, but. Nah. Tapi kalau kita melajimkan kalimat-kalimat toibah seperti ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, ya. atau subhanallah wa subhanallah subhanallahil azim ya. ya itu ada Bu ya Allah Allah Allah lhas ada hmm hadis nah, bagus tuh, ya itulah mankola qala akhir kalamih la ilaha illallah dahulal Ya, Insya Allah kata ya. Jadi siapa yang orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, dia akan masuk. Soalnya, ada ibu-ibu, ya ibu-ibu, tapi bukan orang Depok. Punya mau saya sebutkan la". Jadi kerjanya itu nungguin toko aja tuh si ibu, nungguin toko aja, ya. Karena, nah yang punya toko yang mana? Anjingnya. Nah. Dia ajak ke majelis taklim Tidak mau, nungguin toko. Hmm. Ya, ada orang tarawih bulan puasa dia mah nungguin toko, ya. Sibuk Jadi baginnya. ketika waktu mau meninggalnya itu begini. Uh. Tanya <tuk penyelidakat> suaminya, suaminya namanya Maman. <tuk> tapi nama panggilannya Abdurrahman, nama aslinya, tapi bagaimana? Pana, Bapak saya mama, katanya Kata, suaminya Mana si Tatang Anaknya yang balikannya Tatang Mana Tatang, saya Mana si Epi, kan, nyari, <laughs> Epi. Saya Epi Diabsin anaknya satu-satu Anaknya itu Tatang Eman Dayat Sutisna Acing Yang perempuan Epi Ipah Nining ya Dipanggil satu-satu mau tuh. Loh, kalian kumpul Di sini semua kalau gitu toko siapa yang nunggu? Katanya. Jadi masih mau meninggal aja inget toh? Toko. toko. Nah, tergantung orang tu mau meninggal tu apa yang diingat hmm. Ya, kalau kini ingat Allah Subhanahu Tuh tentu meninggal aja juga akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Hailallah. Ya. Hati-hati ya. nih. Ya. Nah ibu-ibu dan para pemirsa TPRI yang berbahagia. Hmm. Ya. Jadi kita ini kan semua yang hadir ini hmm. ya termasuk ini yang adik-adik yang digambus ini hmm. semua pernah tinggal di dalam perut ibu kita kurang lebih selama 9 bulan hmm. ya nandung ibu-ibu ya ibu, ibu nah berapa bulan Bu 9. 9 bulan ya kemudian kita turun ke bumi setelah dari perut ibu kita di bumi ini kita akan berada antara hmm. 60 dan 70 tahun Ya, karena Nabi bersabda, "Amar umatibainasitin wasab'in wa akoluhum wa ayazuzu dalik". Umur, Umur umatku itu kata Nabi nanti akan berkisar 60 dan 70, hmm. hanya sedikit yang melewati 70. Hmm. Sebab usia suatu umat, suatu kaum itu tidak jauh dari usia Nabi nya, tidak jauh dari usia Rasulnya. Oke, okay. mm -hmm. kita ini ya kita ini yeah. nabi kita 63 tahun ya kita juga kurang lebihnya 63 Ya, yes, mempersiapkan ya. untuk sekarang ya Ini ya. ya. sedang sekali kita hidup ya, ya. Pak, Nanti kita lanjutkan kembali Pak ya Mengenai kelanjutan bagaimana mempersiapkan diri nih ya. Meraih rumah masa depan yang lebih indah daripada rumah yang ada di dunia ya Pak Ustadz ya. Nandi ya. ya baiklah pemirsa dimanapun Anda berada Tentu Anda juga ingin mengetahui lebih jauh ya Mengenai apa yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Ustadz Nandi Naskabandi Kami akan kembali setelah informasi yang berikut Pemirsa kita lanjutkan kembali dialog dakwah da agama Islam Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Kita masih membicarakan tentang rumah masa depan Tadi setilas sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz Nandi bahwa rumah masa depan ini adalah di akhirat nanti Ustaz ya Tapi tadi juga Pak Ustaz Nandi e, menyinggung tentang hawa nafsu Dimana kita lebih kecenderungan punya hawa nafsu di dunia ya, Pak Ustaz Nah ini bagaimana mengenai hawa nafsu manusia yang memang sudah diberikan sebagai potensi dari Allah Subhanahu wa taala, apakah nafsu itu hilangkan atau nafsu itu bagaimana memanage-nya supaya hidup ini seimbang antara dunia dan akhirat ini? Berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 77. Mhm. Mm surat Al-Qasas ayat berapa, Bu? 77. Ini barangkali ya mohon maaf. Mm -hmm. Ya barangkali kali. Di antara ibu-ibu di studio ada yang hafal surat Al-Qasas ayat 77? Ya, yang hafal monggo boleh pulang duluan. Hadiah menantuk ya. Ibu udah ngantuk nih. Belum ya, Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu ngantuk enggak apa-apa, asal jangan hostnya nya ngantuk ya. Kalau yang ngantuk lebih berbahaya lagi nih. Langsung Allah berfirman, "Wa batagi fi Allahu darul akhirah, walatan sanasibakum wa ahsin kama ahsanallahu Silakan engkau kejar. Mm -hmm. ya untuk kebahagiaanmu diakhirat ya tapi engkau jangan melupakan duniamu ini kita sedang di dunia mm -hmm. ya nah jadi kita boleh mencari duit boleh bu ya. ibu yang dagang ya yang kerja atau yang menjadi apa pembantu suaminya ya macam-macam ya. lah dagang atau bisnis ya itu boleh ya. Nah, tapi jangan lupa tujuan kita yang sebenarnya agama kita itu punya tujuan hidup, akhirat. Hmm. Ada akhirat. Akhirat itu lebih lama, lebih kekal, bu. Kiamat aja, kiamat itu terjadinya satu hari. Hmm. Tapi satu hari pada kiamat sama dengan seribu tahun di dunia, hmm. ya. Makanya ibu jangan ngantuk, ya. Hmm. Sama dengan seribu tahun di wa ya. inna yawman inda ka alpi sanatin mimma ta'udun satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia hmm. jadi kalau kita hidup 50 60 hmm. ya atau 70 dibanding dengan akhirat tidak sehari-hari acan acan acan itu bahasa Inggris sebetulnya <laughs> agent sehari pun tidak kita ya sehari pun tidak singkat sekali kita hidup oh, yeah. ya jadi ibu-ibu kita ini punya tujuan hidup, ya. ya. Kita tidak menang di dunia ini, belum kita raih, kita menang. Nah jangan sampai kita sudah di dunia kita tidak meraihnya, uh -huh. di akhirat akhiratnya kebahagiaan, ya. Ini yang disebut ya kueh cincin ganas turi. Apa tu? Ya sudah miskin, enggak tahu diri. Ganas <laughs> <laughs> turi sudah miskin nggak mau sholat iya, rugi dunia ya. rugi akhirat nih uh -uh, sudah miskin nggak mau hadir di madrasah taklim hmm. ya hmm. bahkan ada orang miskin sombong sombong saya tanya kenapa anda miskin miskin kok sombong hmm. ya puasa kalau saya nunggu kaya kapan saya bisa sombong apa, ya. nah. apa sombong itu orang nggak mau sholat hmm. orang nggak mau baca Quran itu kategorinya sombong berarti Betul. ya sombong itu ya nah Maka bagaimana untuk mempersiapkan hidup yang panjang itu pertamanya adalah iman iman kepada Allah yang lurus ya, ya. tolong ibu-ibu iman kita jangan dicampuri dengan kepercayaan-kepercayaan syirik ya hmm. seperti percaya pada dukun percaya pada keris ya gunung percaya kepada ya macam-macam lah ya jadi ibu-ibu nih hmm. terutama nih ya kan masih banyak ibu-ibu itu ya anaknya lahir yang perempuan ya itu hari-harinya malah dikubur dikasih lampu ya apa hubungannya itu kasih lampu kasih lampu dikasih mainan di sini ya kasih kembang ya itu dari kepercayaan kepercayaan animisme hmm. ya kepercayaan kepercayaan zaman dulu turun itu. temurun itu pak turun temurun mm -mm. harusnya pada orang Islam itu imannya harus holis yeah. bersih Ya tengah itu. Ya. Ingat itu bu, ya. Jadi misalnya dagang ingin laku, mm -mm. ya. Saja. Kasih bawang, kasih cabai, mm. ya. Menumis itu. Ada lagi, ya itu kalau bangun rumah ya. supaya kuat dikasi padi. padi pisang dikasih pisang ya pisangnya asalnya mentah lama-lama mateng gitu dimakan pisang. tukangnya dimakan tukang iya <laughs> heeh nah, itu setan itu tukang itu ya. Ya, ya. Ya, nah itu itu kepercayaan-kepercayaan itu zaman animisme zaman dinamisme kepercayaan-kepercayaan kepada benda-benda mati iya, nah jadi iman kita harus harus la ilaha in ya. iya hanya tawakal pada Allah ya Jangan keris maskot-maskot supaya selamat. Ini mobil digantungin, mm -hmm. e, wayang kecil. Ya. Iya, baik Pak Nandi. Ini baru satu hal ya harus diperhatikan. Itu iman-iman yang lurus. Kita perhati. E, dulu Pak Nandi. Ini ibu-ibu kayaknya sudah siap sekali nih bertanya ke Pak. Nanti diteruskan ya. setelah iya. Iman, apalagi Nanti modal modal membangun rumah masa depan itu. Iya, baik ibu-ibu. Ya. Silakan Bu. Apa yang ditanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, nama saya Ibu Baiti atau Ibu Rijal. Saya dari Madis Taklim, Nurul Fitri, Depok. Ini agak menyimpang temanya dari yang kita bicarakan tentang rumah masa depan. Saya mau bertanya kepada Pak Kiai, bagaimana caranya kita memiliki anak yang soleh dan solehah? Mohon penjelasannya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi Ibu yang lain? Ibu apa namanya tadi? Ibu Rizal. Ibu Rijal, Bayati Ya, Bayati Janati itu ya Silakan Ibu, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sumarni dari ya. Masjid Sualim Nurul Fitri Depok ya, silakan. Saya ingin tanya kepada Bapak Kiai Khmhm mm <coughs> di mana orang-orang yang telah meninggal dunia sekarang. Dan apakah kita nanti bisa bertemu hmm. pada mereka di ya. akhirat nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seharusnya minggu yang lalu itu saya bahas. Sudah dibahas. Ya. Nah, nah, tapi nggak apa-apa ditanyakan. Bagi nanti, persiapan ya. juga untuk rumah masa depan ya. juga barangkali Pak. Jadi ingin mempunyai anak yang soleh itu pertama anak itu diberi namanya yang bagus, hmm. ya. Jangan memberi nama anak sembarangan, hmm. ya. Nah, jadi misalnya ya sembarangan lah yang pokoknya nggak boleh. Nanti takut ada yang sama disebut. Ini hmm. yang bagus, ya. Kemudian yang anak itu dididik agama. Ya, didik agama sejak kecil, kemudian orang tuanya juga harus berbicara sopan pada anak, hmm. memberi contoh yang baik dan di rumah didengungkan Al-Qur'an, Al salat, ya supaya anak itu biasa itu melihat orang sholat biasa hmm. mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al Nabi bersabda nawiru buyutakum disolati wakiro Atikurah sinari rumahmu dengan sholat dan bacaan Alquran ya, ya supaya adem tu rumah jadi ya. beda dengan kuburan ya kan ya <laughs> lataj alu buyutakum kuburon jangan jadi kuburan tu rumah ya kemudian yang kedua dari ibu ya dari ibu Sumarni tadi nih ibu Sumarni juga nih? dari Depok juga bu ya Depok ya nah Ibu Sumarni menanyakan di mana itu orang-orang tua kita yang telah meninggal itu. Bisa ketemu enggak e -e, nanti. Bapak kita, ibu kita sekarang ada di mana yang telah meninggal atau saudara kita atau tetangga kita ya. Yeah. Yang sudah meninggal itu ya. Seperti Wa Ona. <laughs> ya, wa Ini. <laughs> ini Ayah. Ya, ibu Ijah kan. Yang sudah meninggal itu. Kemarin yang baru-baru itu adalah Bu Acih ya. <laughs> Bu Acik masih ada Bapak. Ada ya? ada Bu Aziz. Oh. Nah, itu di mana rohnya sekarang? Iya. Nah, ini saya terangkan Bu, ya. Jadi ketika orang itu ditarik nyawanya oleh malaikat, hmm. ini tergantung amalnya. Wa naziatighorqa wa nasitatinashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras hmm. dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, hmm. ya. Saya lihat ibu-ibu kedipannya tinggal dua ada yang ini, nggak nah, apa-apa. Kapan lagi ngobrol dengan ferry? Nantuk nggak apa-apa, nanti di center itu ya. Oh ngantuk ini. Nah, ibu ada dua cara cara kematian, ya. Ada dua cara kematian, tuh hmm. begitu ya. Sakitnya bagai sutra ditarik dari duri ini mati orang durhaka. Hmm ada pula cara kematian Lembutnya bagai rambut Diambil dari tepung Inilah matinya hmm. orang yang takwa Jelas enggak bu? Jarang ada ceramah Jelas seperti ini Jelis sekali pihak TVRI Mendatangkan penceramah Ya. Hmm. Jadi ada dua bu Dipaksa Nah itulah orang-orang yang Pemakan barang haram hmm. Tidak pernah taat dan patuh pada Allah Ya, tapi lain lagi hanya dengan para pemirsa yang pagi-pagi sudah setel TPIRI untuk mendengarin dakwah Islam, iya. ya, dari Bapak Ustad Nandi. Ya, ibu-ibu sudah hadir studio, ya, ini yang mau gambus juga sudah nunggu mau nyanyi. Ya? Sabar, dia ya sabar. Sabar. Nih. Itu ibu meninggalnya itu seperti orang tidur nyenyak. Hmm. Dalam tidur nyenyak itu dibuai dengan mimpi-mimpi yang indah malaikat pelan-pelan mengambil roh ibu. Hmm. Jadi kalau saya takut, ya ini Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ya. Wanazi'ati qarqo wa nasyisati nashta. Bahkan diterangkan di dalam surat An-Nahl ayat 32. Orang-orang seperti para pemirsa dan ibu-ibu ya yang ada di studio juga termasuk tuh yang di belakang tuh yang ngatur ini siaran ini uh -huh. ya. Terus kita berdoang pak. Iya juga ya. <susuk> nah. ya. Nah ini yang apa namanya kameramen, Takutnya, kameramen dan pengarah uh -huh. acara termasuk ini Dia juga dakwah juga itu. Yeah. Ya. Nah itu seperti mimpi diambil pelan-pelan, las hmm. aja, sedih so, tidur aja, nggak usah takut mati itu bu ya. Nggak usah takut, walaupun sendirian Kan kayak tidur aja, tidurnya sendiri kan Walaupun ada istri di sampingnya kan Atau ada suami, ya tetap aja tidur rumah sendiri ya? nah, Setelah itu bagaimana? Roh itu dibawa Kalau orang durhaka Dibawa terus ke langit, dibawa dulu Distorkan dulu kepada Allah Cuma ketika malaikat itu yang membawa roh orang durhaka tadi ketemu dengan malaikat lain hmm. Kok bau begini roh siapa sih? Nah, roh si Anu, tidak usah disebut ya Orangnya tidak ada di studio Orang yang ada di studio mah baik KB Baik KB itu bahasa Sunda Artinya semua, baik semuanya ya. Amin. Nah, udah gitu Diserahkanlah kepada Allah roh itu Kata Allah, catat dia pada sebuah buku yang bernama sijin. Nama bukunya apa? Hmm. Sijin. Catat namanya, kalau pegawai negeri nipnya berapa? <laughs> kalau MN KTPRI apa ini bukan NIP apanya? Ya pokoknya nipnya itu ditulis nomor, itu nah, nomor pangkatnya, ya masa kerjanya terus ditulis, Bu, ya. Amal perbuatannya. Kata Allah gini, setelah ditulis, kembalikan dia ke bumi Kerana dia harus ditanya. Kembalikanlah ke bumi. Setelah yang mengantar itu kurang lebih tujuh langkah atau hmm. tidak kedengaran lagi bunyi terompah bunyi sepatunya, datanglah malaikat menghampiri. Menghampiri. Kata malaikat dengan bengis, jawab pertanyaanku, man robuka, siapa tuhanmu? Aduh, aduh. <tuh> Aduh, adu -adu ya. cuma aduh aduh aja. Cuma aduh aduhan, Bu. Ditanya. Jawab kata malaikat, "Mana buka?" Aduh, aduh pusing. Piler. Piler karena waktu dicabut nyawa, sakit, sakit, ya. Akhirnya oleh malaikat, malaikat ngeluarin besi dari api neraka, digetok, Bu, kepalanya. Sekali getok hancur luluh tulangnya, hmm. serta hangus kulitnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Insan yang berdosa di masa hidupnya mengalami siksa di dalam kuburnya, begitu kata Ida Laila. Ya, itu gambarannya. Gambarannya di dunia itu penuh dengan dosa yang. Jadi lagi, di ketok ditanya lagi, wama wama di nuka. Apa agamamu? Aduh, biar deh. Biar, Abdimah katanya. Liar, liar itu pusing, pusing, pusing hmm. je, pusing katanya. Kalau disabut nyawa itu sakit bu, ya. Nah. Terus akhirnya roh-roh orang rendahan itu terkurung di bumi, hmm. tidak naik lagi ke langit. Jadi ya. terima ya. Nah, jadi rohnya di bumi, tapi di mana itu Allah yang tahu. Allah. Ya. Tapi kata Nabi roh itu ada juga pada tunggu api. Itulah pezinah-pezinah, ya. Pejinah laki-laki, pejinah wanita, dan yang suka mempertontonkan auratnya. Ya. Aduh. Kan banyak tuh di TV ya. Orang kelihatan ini. Bolong baju. Kurang bahan. Bajunya itu kurang bahan. Kurang bahan. Ya. Ini. Bolong di sini. Kadang-kadang ini. Ya. Namanya legbow. Ya. Legbow. Legbow. Ya? You can see. Anda bisa melihat. You kamu can dapat si melihat. You can see. Ya. Nah, itu saja. Ya. Kena kurang bahan. itu Nah itu itu akan berada pada tungku api yang suka memperzina perzina itu. Berada ya. perungkup api. Begitu sampai hari kiamat rohnya itu. Ada lagi rohnya itu bu, ya, pada sungai darah sambil memakan batu. Itulah perampok, pembunuh, koruptor. Koruptor, ya, kongtor, ya, termasuk tu kongtor, ya. Nah itu yang berhati kejam Tidak mengenal rasa kasihan pada orang mm -hmm. Yang penting saya sendiri senang Biarin orang lain susah mm -hmm. Yang penting rasa sendiri saya selamat Biarin orang lain celaka Ya, mm -hmm. nah gitu ya. Itulah gambarannya ya Bu ya gambarannya. Mengenai di mana tadi ditanyakan roh ya, rohnya. Orang Tapi orang-orang yang baik mm -hmm. ya, Pertama Orang-orang yang soleh Seperti bapak-bapak mungkin ibu-ibu Yang sudah meninggal ayahnya mm -hmm. Itu akan berada pada tembolok Tenggorokan burung-burung kecil yang hijau, mm -hmm. yang burung-burung itu bebas beterpangan dari satu pohon ke pohon lain di Surga mm -hmm. dan dari satu sungai ke sungai sampai menantikan datangnya kiamat. Indah, ya? Ada yang berada lagi lebih tinggi lagi mm -hmm. pada satu kubah besar yang hijau, itulah rohnya para suhada. Ya. Ada lagi pada tempat akla ilin, itulah para lagi, nabi, ya? para ambia dan para rasul. Iya ya. lebih tinggi lagi nah. lebih tinggalah. Nah ya, itu baik. tempatnya roh yang ditanyakan oleh ibu apa? itu benar tadi iya mudah-mudahan ya, kita semua nanti ya akan berada pada, tempat pada tembolok yang, yang burung-burung yang bebas berterbangan amin. dari satu pohon ke pohon lain. Amin, poin. amin. Baik, eh, Pak Anandini nanti kita lanjutkan kembali dialog kita, Pak. Kita akan dihibur dulu oleh adik-adik kita nih. Kelihatannya sudah siap juga untuk menghibur kita dan pemirsa dimanapun Anda berada tetaplah bersama kami dan sekarang kita akan nikmati dulu satu musik gambus dari Az Zahra Cibubur Jakarta Timur. Silakan Adede. Terima kasih Anda masih menyaksikan dakwah agama Islam Kerjasama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Kita baru saja disugarkan oleh satu musik dari grup Gambus Ya ingin terdiri anak-anak muda generasi Quran ini mudah-mudahan ya terima kasih ini. sudah menghibur kita semua. Kita lanjutkan kembali eh, Pak Setnandi tadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk rumah masa depan kita di akhirat nanti. Baru satu hal tadi tentang iman ya. dan berikutnya apa lagi pak yang harus dipersiapkan? Ya jadi iman jangan dicampuri dengan syirik ya hmm. itu yang pertama. Yang kedua adalah amal soleh. Amal. Amal soleh itu sangat banyak hmm. ya bahkan di dalam Islam ibu termasuk niat yang baik pun itu amal soleh. Ya. Jadi kita niat mau bersodakoh tapi jangan niat terus. Ya. Mau sholat sunat yeah. niat mau ngaji tapi karena ada halangan mau ngak niat mau ngaji mm -mm. tapi keburu ada tamu itu juga sudah sudah sudah dicatat ya. Nah. Itu itu dalam Islam itu. Kemudian apa itu amal soleh? Amal soleh itu ada yang langsung dengan Allah hmm. seperti sholat, puasa, zakat, ya, haji. Tapi kebanyakan amal soleh itu banyak yang berhubungan dengan manusia. Hmm. Itu itu. Dari mulai mulut, apa mulut? Misalnya tadi baca Subhanallah, Huwabihamdihi, Subhanallah, Hilalomdiin. Oh. Ini ibu yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Ya. Padahal mudah diucapkan ya, ya Mudah diucapkan, sangat diridhoi oleh Allah ya, Tapi sangat pemberatkan hmm, ya ya. Jadi kita jangan banyak ngobrol tidak kahwa Lebih baik ketika naik mobil, macet atau Betul. apa ya Baca subhanallah wabihamdi Itu amal soleh juga ya. nah. Kemudian di samping ucapan itu seperti ucapan itu apa? baca tasbih, baca tahmid, tahlil, takbir, baca Al-Qur'an, baca selawat. Ya. Itu bagian daripada ucapan mulut. Apalagi gerakan salat. Sabda Nabi gini. Mm -hmm. Man shalat duha isnatay ashar rakaatin, banallahu lahu qosron fil jannah. Nah, ini. Siapa yang melakukan salat duha 12 rakaat. Mm -hmm. Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ibu kan di sini belum punya istana, udah punya istana, saya punya. Iya. Oh. Jadi Borok. pokoknya itu ya, kita lakukan sholat duha hmm. 12 rakaat. Ya, pokoknya tidak bisa setahun sekali lah. Tidak bisa atau kalau bisa ya tiap-tiap minggu hari. lah, tiap minggu ya. Hmm. Kalau bisa bisa tiap hari. Tidak bisa tiap hari ya tiap minggu, tiap minggu atau tiap bulan. Tiga bulan sekali atau setahun atau seumur hidup sekali. Allah. Ya Allah. Kita pernah sholat duha 12 rakaat. Ya kan ibu-ibu banyak tugas, banyak tidak Udaan. banyak tugas. Mungkin kalau sudah ngepel sudah masak ya. Udaan. Nah itu suami sudah pergi. Kan ada baiknya kita sholat, sholat duha. duha. Ya. Coba usahakan itu itu saving kita, Ia. tabungan kita, ya. Nah nah yang lebih banyak lagi terutama di masyarakat bu menegur orang dengan baik menjawab sapaan orang dengan baik ya, ya? kita ramah pada tetangga jangan ibu ditanya bu dari mana bu dari belakang bu kemana ibu mau ke depan rumah ibu di mana tinggal ibu di mana di Indonesia rumah ibu di mana ada nggak dibawa itu namanya apa ya ketus-ketus ya, ya. jadi ahli sorga itu bu senyum-senyum tepatkan ya. salam salam salam jadi ketemu orang tuh negurnya baik ya mendahului kepada orang ucapan-ucapan salam hmm. yaumayal kaunahu salam penduduk sorga itu kalau bertemu sesamanya mengucapkan saat salam dari sekarang kalau mau surga, ya. jadi enggak usah ah Tukan orang miskin itu nggak usah. Jangan ya. dahulu kita itu yang paling baik. Assalamualaikum, ya, mengucapkan salam itu memang sunnah, tapi menjawabnya wa? wajib, ya, bukan wajib. Wajib beda antara wajib dengan wajib uh, makanan, pak. Makanan bukan wajib, ya. Dulu ada nyanyian gambus, wajib tilu dodot tilu, minuman, ya, nah, ada dulu, ya, wajib bu mengucapkan salam ya lama ahli soka itu kan bersinar-sinar wajahnya iya. jadi tidak cemetat cemetut kayak centong patah <laughs> ya berketat berketut merengut aja kaya, ya, ya. kayak tanggung bulan ya kayak dompet tanggung bulan. bulan ya nah jadi gitu kalau ingin jadi ahli soka deh sekarang tuh banyak dalam rangka menghormati orang lain iya. menyakiti orang lain ya tidak menyakiti orang lain, menolong orang lain, hmm. dan dalam menolong orang lain itu dalam agama Islam jangan ditanya dulu agamanya, yeah. jangan ditanya dulu apa partainya, jangan ditanya dulu apa, apa ormasnya, jangan, misalnya ada kecelakaan di jalan raya, da orang ketabrak motor, ada sekarat, bertanya, aduh pak, pak tolong pak, tolong pak, nanti dulu anda agamanya apa, Islam apa Kristen. Aduh. Islam Pak, Islam nanti dulu Islam itu mana dulu Muhammadiyah Pak NU Aduh Pak, saya NU Pak NU. Ya, waktu Bapak pemilu Nusupnya PKB apa HPP 3 PKB Pak, saya PKB Tolong Pak PKB siapa dulu? PKB siapa dulu? PKB, siapa dulu? PKB Gusdur atau PKB Muhammad? Saya PKB Gusdur Pak, keburu mati Kalau nolong orang Sampai ditanya begitu keburu ma okay. Dalam agama Islam Tidak boleh? Ya. Tapi mempercepat amal sholat itu lebih bagus, bu uh -uh, ya. Jadi hmm. siapapun yang perlu kita tolong, tolong. Jangan hmm. ditanya dulu agamanya, apa bangsanya, apa warna kulitnya, hmm. ya. Nah itu. Jadi kebanyakan untuk meraih sholat, untuk meraih masa depan itu kebanyakan dalam bidang akhlak, bu. Hmm. Akhlak, ya hmm. menjaga mulut kita dari menyakiti orang, ya. Atau menyakiti dari mengambil hak orang lain. Orang lain. Hmm. Itu Islam itu besahannya di situ, hmm. ya. Jadi Innamabuiistu liutammima makarimal akhlaqatin aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan Rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Jadi orang menipu itu karena tidak ada rasa kasih sayang. Ya, pada pada sesamanya. Jadi orang menipu, orang mengurangi sukatan, orang mengurangi timbangan, itu kan enggak ada rahmat, enggak ada kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, aduh kenapa orang lain kan itu saudara saya juga ada empatinya tinggi ya Pak yang ya kira -kira itu, itu ah, ahli surga itu begitu hmm. untuk membangun rumah masa depan di surga itu hmm. kebanyakan dari tingkah laku karakter kata orang ah, sekarang ya. karakter ya. bahasa so. kitanya akhlakul karimah. -karima. iya Karima. ini dua ya Pak Iman amal shaleh ya Jadi, uh, sebelum kita lanjutkan kembali ini ada ibu-ibu yang sudah ingin bertanya Pak ya, ya. langsung ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati Nasrin Dari yeah. Masri Taklim Nurul Fitri yeah. Yeah. Yang kami tanyakan Pak Ustaz uh, Amal soleh apa yang kita lakukan di, di dunia Agar mm -hmm. kita nanti terhindar siksa uh, Api neraka di akhirat yeah, yeah. Dan uh, keimanan kita biar selalu stabil Kan kadang-kadang <laughs> Iman kita naik turun Pak Ustaz mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin ada kaitannya dengan penjelasan Bapak berikutnya pada hal-hal ya. yang kita persiapkan untuk menuju rumah masa depan. Ya, tadi pertanyaan dari Ibu Nasrin, yati, yati, yati Nasrin ya, yaitu bagaimana itu? Saya baca dalam hadis ya, mm -hmm. orang sakitnya banyak sakit dalam sakaratul maaut itu karena suka banyak mengunjungi orang bu. Ya, yeah. hmm. yang suka apa ngerasani orang ngomongin orang Di, diomong aja ada orang lewat diomong ada ibu-ibu orangnya hitam pakai baju kuning ya yeah. hmm. Itu ibu-ibu nggak -ibu pantas amat itu udah hitam pakai baju kuning lagi sedownya kemana-mana nah itu ngomongin itu orang ya. itu kan susah itu minta maafnya hmm. susah ya kalau dosa kepada orang itu susah, iya, itu. tapi kalau dosa kepada Allah kita bisa langsung mohon kepada Allah. Kalau kepada orang harus kepada orang itu. Hmm, kalau masih hidup, kalau yang meninggal. Makanya Nabi bersabda, man kana yuk minubillahi wa yaumil aakhir fayakul khairon auliyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bicaralah yang baik atau meneng baik atau diem sah saja mm -hmm. ya yeah. kalau bisa kalau tidak bisa ngomong yang baik lebih baik diem saja ya itu itu untuk menjaga sebab ada istilah mulutmu harimau mungmu yeah. ya banyak orang tergelincir Karena lidahnya ]nya. ya yeah. nah itu jadi amalan untuk masuknya diganti pakai tasbih yeah. ya subhanallah walhamdulillah gitu yeah. ya nah ya, jadi baik. untuk terhindar dari api neraka itu jaga mm -hmm. mulut Ya, mm -hmm. nah, jaga mulut, jaga mulut dan mulut, nah mulut mm -hmm. dan mulut ya. Yeah. <laughs> terus nah, apalagi kata ibu tadi. Nah ini amal soleh yang supaya kita selalu bukan bukan hanya sekedar tak, stabil ya, tapi naik amal soleh kita, keimanan kita itu lebih dari ya. hari ke hari naik terus. Jadi gini, itu juga harus sering hadir-hadir mendengarkan tausiah, mm -hmm. pengajian-pengajian, ya pengajian-pengajian, hadir dalam pengajian. Kan banyak sekarang Pengajian di mana-mana ya. Kadang-kadang mau sahdaqoh ilmu itu banyak orang yang mau sahdaqohnya yang nerimanya enggak ada kalau ilmu. Tapi kalau harta banyak orang yang mau nerimanya tapi yang sahdaqohnya kurang. Ya. Nah itu jadi. Nah selanjutnya di samping tadi untuk meraih masa, rumah masa depan yang bagus tadi di surga tadi ya, ya di samping iman yang murni bu, uh -huh. tidak dicampuri isyir. Ya. Amal soleh. Yang kedua amal soleh baik hablumin Allah maupun habluminan habluminanah yang ketiga ya, apabila masak sayur ibu banyakin kuahnya banyakin kuahnya kasih tetangga jangan beli duren Durennya dibuang tu kulitnya di depan rumah tetangga cuma baunya doang ya ada yang tidak dilupakan ibu ikhlas, ikhlas. yang ketiga apa ikhlas ikhlas murni semata-mata kita beribadah hanya karena Allah Menjer bukan untuk penilaian orang, hmm. ya, jangan karena ada wali kota datang mau teraweh kita ngikut teraweh, hmm. ada misalnya bupati datang ya mau sholat jumat kita datang, padahal biasanya nggak itu jangan ibadah karena orang, hmm, iya, iya. nanti kata Allah Di akhirat jangan minta pahala kepada aku minta hmm. saja kepada orang itu iya. dan kamu sudah cukup cukup karena itu kamu ya Uhum. sudah harapannya juga bukan karena aku nah itu ya maka ini hati-hati bu He. lawan dari ikhlas itu ria ya. apa lawannya ria ria jangan ngantuk bu ya uhum. apa lawannya <laughs> ikhlas itu ria ria arya u cirkul asgard ria itu musri kecil ya. Baik. karena beribadah ingin dinilai oleh orang lain ya dalam sodakoh ikhlas dalam sholat ikhlas ya maka kalau sholat pardu itu memang harus di masjid kalau bapak bapak mm -hmm. ya harus di masjid kenapa supaya nanti pas meninggal disolatkan karena dia orang masjid. Islam ya, ya. jadi ya. harus terang terangan masjid. dua yang harus terang terangan dalam Islam hmm, pertama sholat pardu yang kedua nikah ya. nikah tidak nah, boleh diam diam harus terang-terangan. Ah. Di nikah biarinlah Kalau saya rame-rame diam-diam aja. Nah, Enggak bisa. Karena nanti jadi fitnah. Ini orang sudah dua-duaan kapan nikahnya. Ya. Maka kata Nabi, "Alinu nika hukum, umumkan pernikahanmu." Iya. Ya. Baik. Aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. kambing. Ya, Yaitu sekarang dibuktikan dengan catatan, catatan ya. di KUA, ya. Nah, itu termasuk diiklankan isi ya, ya. Nah, itu ada lagi ibu. Hmm, like, kalau ibadah sunnah itu hmm. lebih baik di rumah. Solat tahajud tak usah ke masjid. Solat dua tak usah, ya supaya kita ikhlas malam-malam ya. bangun ketika orang sedang tidur hmm. kita bangun itu. itu itu itu yang mengantarkan kita ya. ke surga baik Ustad Nandi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu tapi ada beberapa hal yang sudah kita tangkap semua ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustad Nandi untuk mempersiapkan diri kita menuju rumah masa depan yang lebih kekal abadi dibandingkan kehidupan dunia yang hanya sesaat ya Pak Ustad Nandi ya. terima kasih Pak Nandi mudah-mudahan selalu sehat dan nanti berdakwah terus kepada kita semua Mudah-mudahan ya, Tapi terakhir Bu, kalau enggak ketemu lagi dengan saya Tolong saya doakan ya eh, Jangan lagi <laughs> Insya Allah masih bisa ketemu lagi ya Tad ya. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, demikian dialog bersama Bapak Ustadz Nandina Naksabandi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita baru saja membahas tentang mempersiapkan diri untuk rumah masa depan kita yaitu di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya terus berupaya untuk melakukan hal-hal yang mengarah pada iman yang lebih kuat lagi. Kemudian selalu beramal soleh dan selalu ikhlas di dalam kita melaksanakan amal-amal e, soleh kita. Terima kasih Ibu-Ibu, terima kasih yang ada di studio. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu SWT. Dan terakhir pemirsa kita akan dihibur kembali oleh tim Gabus az -Zahra. Saya Saya Elfidri atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.